Assalamualaikum Berita pagi wabarakatuh Hari ini Minggu 30 September 2018 dibacakan Ardiansyah Satu warga Korea Selatan di lokasi gempa Sulawesi Tengah tak bisa dihubungi PLT Gubernur serukan warga Aceh bantu korban gempa dan tsunami Palu BNPB mengatakan pengungsi gempa dan tsunami di Palu mencapai 16.732 jiwa Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dari rangkum tim Newsroom Seram BFM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Noxmame, Radio Loser 94,6 FM Macu Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takyengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom serambi FM Udarlun PLT Gubernur Aceh, Nova Irian menyerukan warga Aceh membantu korban gempa dan tsunami Kota Palu, Sulawesi Tengah. Nova sendiri mengaku sedang berada di Malaka, negeri bagian Malaysia, untuk menghadiri acara IMTGT. Bantuan yang disegerakan oleh masyarakat Aceh sama seperti pola bantuan yang baru saja dilakukan untuk korban gempa di Lombok, di mana siapapun boleh berdonasi baik pribadi, lembaga, perusahaan, instansi atau masyarakat biasa. Secara cepat, pemerintah Aceh langsung bergerak untuk membantu korban gempa dan tsunami Palu. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat Aceh untuk membantu meringankan warga Palu yang menjadi korban gempa dan tsunami yang terjadi Jumat sore kemarin. Sudah dilun badan nasional penanggulangan bencana menyebut jumlah pengungsi di Palu usai gempa dan tsunami sementara ini mencapai 16.732 jiwa. Mereka tersebar di 24 titik pengungsian. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonegroho mengatakan data itu masih memungkinkan bertambah. Mengingat saat ini masih banyak warga yang selamat namun kemungkinan kehilangan tempat tinggal. Pengungsi 16.732 jiwa di Kota Palu tersebar di 24 titik. Saat ini data akan bertambah mengingat jutaan warga ada di sana. Sotopo juga menambahkan BNPB bersama pihak terkait masih melakukan fokus menemukan pencarian dan penanganan korban. Ia pun meminta masyarakat bersabar karena bantuan pasti datang. Dalun Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia tengah mencoba mencari jejak salah satu warganya yang sedang berada di Palu ketika gempa dan tsunami menerjang Sulawesi tengah pada Jumat kemarin. Seorang kerabat warga Korsel tersebut mengatakan kepada Yon Hep, bahwa pria dengan nama keluarga Lee itu datang ke Palu pada Senin lalu bersama enam warga Indonesia untuk menghadiri acara Parag Leading. Akses komunikasi di lokasi yang terkena dampak gempa dan tsunami memang masih sulit karena kehancuran infrastruktur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga melaporkan bahwa puluhan hingga ratusan orang belum dievakuasi dari reruntuhan gedung yang ambruk akibat gempa. Di Palu juga tengah digelar festival pesona Palu Nomoni. Puluhan hingga ratusan orang pengisi acara belum diketahui nasibnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Event. Jeluron harga tandan buah segar kelapa sawit di Subul Salam semakin anjlok, sementara kesepakatan bersama tentang penentuan harga sawit antara pemerintah, legislatif dan PT PMKs hingga saat ini belum terealisasi. Himpunan pelajar perantau Syekh Hamzah Fansuri mendesak kepada pihak terkait agar tidak membohongi para petani sawit seluruh kota Sebus terkait harga nota kesepakatan yang diteken pada 17 September 2018. Mengingat nasib petani sawit sangat tergantung pada harga sawit karena mayoritas masyarakat yang penghasilannya bersumber dari buah kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin sulit. Untuk itu, Ketua HPP Pesap Hasbi Bancin meminta kesepakatan bersama antara pemerintah, legislatif, dan pihak perusahaan segera direalisasikan. Jarlun Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Aceh Jumat Malam menduduki kantor Kadin Aceh atau Balai Saudagar yang berada di jalan Makam Pahlawan atau Pahlawan. Pendudukan kantor merupakan ekses dari perseteruan antara Ketua Kadin Aceh Firmandes dan pengurusnya. Sehingga, pengurus menduduki kantor itu untuk mengumpulkan semua pengurus yang selama ini terpencar. Ketua Komite Infrastruktur Kadin Aceh, Muhammad Mada, kantor Kadin Aceh menyebut bahwa aksi yang dilakukan oleh pengurus bukanlah aksi mengambil alih kantor karena mereka semua merupakan pengurus Kadin Aceh priori 2013-2018 yang sah. Sehingga datang untuk mengaktifkan kembali aktivitas yang selama ini vakum. Karena selama lima tahun terakhir ke Kepengurusannya, kantor nyaris tidak difungsikan untuk kepentingan Kadin. sedalun tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf sudah menerbitkan surat keputusan terbaru terkait pembentukan tim pemenangan di Aceh. SK bernomor 017-B-KPTS-TKN-CKWMA-9-2018 dikeluarkan pada 27 September 2018. SK ini ditandatangani Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja, Erik Thohir dan Hasto Kristianto. Surat keputusan memuat sekitar 170-an nama dengan Ketua Irwansyah alias Muksalmina yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai atau MTP Partai Nanggro Aceh. Selain itu juga ditunjuk sejumlah nama untuk mengisi direktur program.